dan untuk lagu yang berikut ini satu tebang lagu ini single dari Monata semoga ya, nah, diterima ya, ya diterima di spesial Sampai perdana itu. bareng Rosi Pro loh ini Sampai. Monata melihat joki tes rapi Vad är det Basta kill Ja. Amin. är en sådan terbaru dari Manaca, Judulnya, Maafkanlah. Maafkan. Maafkanlah Det MMI.